tadarus kita pada sore hari ini insyaallah surat 41 surat al-hujurat ayat 10 yang nanti kita akan membahas tema yang terkait pada hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain ini dasar ayatnya surat al-hujurat ayat 10 sebagai dasar tema kita malam hari sore hari ini saya sekali semuanya sekali Eudhu Billahi Minashaytanirrajim Eudhu Billahi Minashaytanirrajim Innama Almu'minun إخوة فأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يصحق قوم من قوم نسا حَسَا يَقُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَانٍ sakum wa la tanabuz وَمَن لَّمْ يَطُبْ ayat lagi diwitirkan ya <tuh> إذ كان بكثيرا من الظن من الظن إن بعض ظن اسم ولا تجسسوا Voi, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, أخيه ميتا فكرحتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم Orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Innal muqminun ikhwah. Sebab itu kalaulah ada persengketaan pertikaian, damaikanlah. Faslihu Perbaiki hubungan diantara keduanya, saudaramu yang sedang bertikai. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ulah maut kerpaseh. Jangan wafat dalam keadaan bertengkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang-orang yang lain, geng-gengan. boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain. boleh jadi yang ditertawakannya itu lebih baik dari yang menertawakannya. hebatnya al-Quran mah. Janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman Dan barang siapa yang tidak bertaubat Maka mereka itulah orang-orang yang zalim Ini tema kita sore hari ini Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan purba sangka-sangka satwa Sangka satwa Sangka sakwa ya. Itu dosa Dan janganlah mencari-cari kemburukan orang lain Dan janganlah menggunjingkan Satu sama lain Adakah seorang di antara kamu Yang suka memakan daging bangkai Saudaranya sendiri Walaupun minumnya lementi Ayat ya. Maka tentulah kamu Akan merasa jijik Kepadanya Dan bertakwalah Kepada Allah, sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah. Puji syukur milik Allah. Ala ni'matid dhakhirati wal batinah. Atas nikmat lahir dan batin nikmat lahir sehat bukti sehat terlihat sempat untuk mengambil bagian daripada taat tidak dipakai saat yang masih Allah berikan jatahnya untuk maksiat wal asri demi waktu, sungguhnya manusia merugi, lapi husrin detik yang sama nasib orang bisa berbeda detik dengan detik itu Kenapa manusia jatuhnya rugi. Di detik yang Allah anugerahkan sama, tapi nasib orang berbeda dengan detik yang dimodalkan itu. Wal asri demi waktu. Sesungguhnya kebayangkan manusia merugi. Kenapa bisa merugi? Karena tidak amanu. Tidak amilus salihat. Tidak beriman, tidak beramal saleh, Tidak tawassu bilhaq tidak saling menasehati dengan waktu yang menjadi modalnya itu saling menasehati dengan kebaikan, kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran maka bersyukur, sore hari ini Allah pilih kita kita menjadi insan yang teraudisi tidak tereliminasi ada di rumah Allah memetik arti menuai hikmah, mengurai makna untuk hidup lebih bermakna Jangan merasa bisa, tapi nya harus bisa merasa. Kita ada di sini teh, kusiapa ini teh? Nyakwa Allah, te. artinya Allah memilih. Jangan termasuk orang yang merugi dengan cara mengelola waktu diisi dengan iman dan amal saleh. Adapun perintah bagi orang yang beriman tadi di Quran surat Al Hujurat, arti Al Hujurat itu kamar-kamar kotak-kotak, mau ada di kotak yang mana nih, nulamah kok kotak tiga hayam, ya, yeah. tadi ada pesan, jangan saling menjelekkan satu sama lain, kelompok satu dengan kelompok lain, jangan menghina, memberikan, non diurangme istilah teh landian, apa itu landian, memberikan, sebutan, kepada yang tidak kita sukai, dengan sebutan yang kita, mengekspresikan dengan rasa tidak suka kita ternyata detail banget ini saya kenapa bangga jadi Islam Al-Yawma aqmatullakum dinakum wa asmam tu'alaikum ni'mati wa radhi islam adina Al-Ma'idah ayat 3. hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah ku relakan. ralatnya jadi agama Islam artinya rela diatur selama ini kita sebelum ngaji suka jam segini tuh check and recheck kiss inside terus naon rumpi hati-hati saat itu kita tidak sadar sedang memakai sedang memakan daging bangkai saudara kita sendiri terus apa kepentingannya Nabi melarang al-ibtuqallu bil halki Sibuk dengan aib orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Kesalahan batur dikorek-korek. Kesalahan sorangan teka ciri. Kebatur nggak genger genta. Napanon belek, maneh naluhi gede. Makanya ngaca ngaca, ngenteng seseta banget. Ini keren ini tema-tema pengajian trans ini keren banget jadi lebih ke ahlak nih segmennya kan orang menjadi awak pun tengomongkan baturnya benar ga? Duh kadiya manejeng raktir nih apa itu sih itu? Kuman gitu nah dalam hal itu dalam akurat namanya dinamakan tajasus investigasi mencari-cari spionase nanti ada tahap Tajasasu ta tahassasu nah, tahassasu mencari kabar berita teh nanaon no, eta mah siapa kamana istilah eh apal teh siapa eno patna cabangna tilu tilu na no, tilu perusahaan ka mana wae perusahaan jadi sibuk jarang panggih tah eta enggak apa-apa seperti di Quran surat Yusuf siapa ayahnya Yusuf teh Yusuf de itulah. Niriil lah. Ya. Yakub, ayu pohon. Yakub, Yakub. Ya. Kan memberitakan kepada anaknya. Ya, bani, idahabu, tahastasu, Yusuf. Eh, anak-anakku cari. Aku kangen Yusuf, cari. Gimana kabar beritanya? Kalau nyari kabar berita, ngapa apa-apa. Yang jangan jadi spionase. Playboy kabel. Anusok menuturken... Nusa lingkung dengan pembogohan oh, sampai dia putus ya itu CTP itu eh saya nggak boleh sebut caleg nggak boleh bahaya ini Islam mengatur tentang ini maka Nabi melarang dalam sebuah hadis larangan tentang tajasus iakum wa zonna fa berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk Maka mon obat nyeri sirah Tungtungna sok don nya Aya don, don, don Oska brolnya Sari brolnya Tapi tungtungna don nye? Kenapa kita sakit kepala? Karena multi flyer effect atau impact Dari Way of thing yang salah Kata lainnya Cara berprasangka, berburuk sangka Aya suudon, Aya hus nudun ya jadi hati-hati sangkanya sangka apa nih fa inna badadoni ismun sungunya setelah itu maksiat kejelekan maka iyakumudonna kumodonna in nadanna atdabul hadis berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk wai kenapa Wala tahassassu Karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya ucapan Dan janganlah kalian Saling mencari berita kejerekaan orang lain tahasus, Mene apal tuk. Kita Ramadan Pernah dapat kejadian Pulang ngaji subuh Bawa Quran Dikia makke mukena kene Alhamdulillah ce urang menyek. Allah dipilih tina sa rw teh limaan nulain masara rewe nge teh alhamdulillahnya orang banyak dipilih koallah Allah Muntah, ya kanya ah Allah orang di mana ulas jika si oce itu taaa asum Ta. kumaha si oce itu teh cek no diajak bicara na teh mulai asik teh ngaji nangan sajam ngomong kena dua jam beak ancur Bangun subuh tepat waktu berjamaah di subuh mengangkat derajat dua rokan sebelum subuh lebih baik daripada dunia isinya. Tapi duhurna keberangan diangkat di bebet kendi kumanena sorangan ngaji sejam balik ngaji dek enasup keberangan kenyerangken masalah sunudon berangan wa macet jadi komentator sih Padaa mana nge ci? Jangan mencari-cari kejelekan orang lain saling memata-matai hmm, mata-matanya spionase jangan saling mendengki bangsa kita hancur karena kedengkian bukan karena perbedaan pendapat maka jangan alergi dengan berbeda kita tidak ada yang sama betul gak? DNA sama gak? Sidik jari sama enggak? Kenapa harus alergi dengan perbedaan? Kita tidak sama. Entong dina fisik, dina kartu tanda penduduk saja enggak sama ya? Tapi kalau hati bersih, kita bisa membingkai kesamaan. Walaupun di kartu tanda penduduk sama. Tapi kan kita bisa membegai kesamaan di kartu keluarga. Antara aku, kau, dan kau. Aku tambah kamu te kita innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi ngumpu jenggeng mana ge enjoy aja. Just the way you are, jadi diri sendiri, di strong, be all safe. yang nggak sibuk dengan aib orang lain. Malah orang beriman itu, ketika ada aib saudaranya terbuka, ditutupan. Jangan sampai saudara kita ditertawakan orang lain. Karena orang nggak sadar aibnya terbuka, apapun bentuk aibnya. Saya pernah dulu dapat diangkot. Se angkot seserian yang serikeun si jelema eta. Jadi pun teh hapun Ini mana fakta atuh? tuh. Kan amundina lawang pantonya angkot sok aya ban serepnya. Jadi duduk teh Nu laina dinuluh, nu lain standar kieu lah para-para. Tayamah geus kabeurangan meunang eta di Nu paling perih deui nu angkot balik ka pernah tuh? Oh, mah pernah barudak ayeuna. Tanuh yeun karunya mah set kabeh melong datang soek etana sukrona nolong teh sinu disenseurikeun mah kabeh mah naon sih heug urang me ningali cuek weki. langsung urang diuk ngageser dibuka topi diasupkeun adinya cempling kabeh nawankan kayak ngobrol ceklan topi baru dia sadar pas ningali topi kebuka seutik astagfirullah langsung merah muka takutnya gitu satu dua ibu-ibu kadang-kadang sadar kalau datang bulan cowok kecil roknya bodas langsung saya harus ngorbanin jaket baiklah cowok endorsenya kayak kayaknya saya dia bu maaf tolong pakai jaket saya kenapa gitu ah pakai aja iketin ke sini ya saya susah ngomongnya pas terima kasih ah, ah. ternyata dia teh subhanallah ibu-ibu yang sangat kaya punya home industri jaket tapi ketika dia ada air dia nggak tahu jadi merehiji datang sakodi Tangke mana angkotnya tanganu gitu, mau <SILENGALISMEN> jeket nu urut imah ah Ustaz Epi, ah, <SILENGALISMEN> ya ini ini nggak boleh harus ditutupi. Ternyata Alquran juara pisan kata Nabi berhati-hatilah kalian satu terhadap tindakan berprasangka buruk asas praduga tak bersalah jangan ada dusta diantara kita. Ya, karena prasangga buruk adalah sedusta dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain. Walatahas sadu. Janganlah saling mendengki hasud. Wamin syari hasidin. Idah ah hasad. Hasud itu bising aja diurang. Mari kita diagnosa. Senang nggak kalau ngelihat orang susah? Taya tahasud. Susah nggak kalau ngelihat orang senang? Taya tahasud. Gimana orang jadi susah lalu ketika menjadi senang? Hmm. Ke sare. talikun sarungna. Nya, senalna sendalna. Baheula kita kan jail banget. Mawa kertas di tulisan nu lelempangan. Langsung pura-pura nanya. Kamana, Bray? Eh, ka dieu. Yu, hayu. Saja jalan jelema Nugelo mawa runtah Nugelo mawa lempeng Wede tengah, tapi sampai rumahnya Nah itu dosanya, pindah kau. orang Hanya dengan tulisan Nugelo lelempangan Kurang dikitukan, selama tulisan itu Terbaca dan lalu Membuat orang jadi tertawa karena karya kita Itu dosanya selama itu Mansana sunatan sayiatan Barang siapa yang membuat sunah kejelekan Sampai orangnya teh Tersadar, tapi kayaknya Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, tapi kita saat itu sesuai lihat oh, oh, disebut nunggelo pada ayatan nunggelo kemarin di jumbrung ya kan pas belokan pasar jumbrung yang mau ke rumah saya itu nunggelo berudaknya ter, tapi terberakhlak makanya kemarin parenting tuh ngebahas bagaimana ahlak itu dibangun untuk keluarga kita nunggelo disurahkan berudak SD Ayo nu gelo, nu gelo anyar, nu gelo anyar ternyata nu gelo dia buka perasaan ya dikitu-kitu tingmah, ngamek, di jenggut budaknya mana yang ngomong nu gelo anyar, nu gelo anyar orang ngeslila nyamok berhati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang nggak perlu termasuk berburuk sangka saling mencari berita kejelekan orang lain saling memata-matai, saling mendengki saling membelakangi dan saling membenci ini kalau mun haripin tembung haripin tapi mun tukangin ngomongin ayo haripin ukangan ayo ngomong ngomongin hati-hati ya mulut diciptakannya di depan bukan di belakang jadi kalau mau ngomong di depan yang dibebekan walau gak tukang ya hati-hati Ini Islam mengatur jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara yang tadi innama al-mu'minunal hiji wahid Seba, seperti layaknya tubuh yang satu kalau kaki tersandung nu ngagorowok naon bibir kan nu curci mata panon tete balik panon nu curci mata bibir Ini ada yang salah ini Tadi yang ayat 10 <tik> Innamal mu'minuna ikhwah Sungguhnya manusia beriman itu bersaudara Palestine dia nyeri Kita pun ikut istighosa Ikut kunut najilah Takutunak itu Faaslihu Bagaimana kalau ada yang bermasalah Di tengah-tengah kita muslim dengan muslim Tongsok digegedekin Maka berbohong jadi boleh Ibu ini bermasalah dengan ibu ini Biasanya ngaji ngerendek jadi jauh Tiba-tiba saya beres Kelihatan ini agak jauh pasti ada masalah Teh ada salam dari yang biasa duduk Oh masa ternyata dia juga merindukan Saya ketemu itu dibohongin lagi Teh ada salam jadi ketemu jadi seperti ini lagi Nah sepertinya itu bohong yang ditolerir. Ulah digede-gedekin Pi Mane ceksi itu penek Padahal memang peneknya Tapi cara menyampaikan teh tengenah henteh, baleng. Terus urang tuh dikejakin nah, si, itu teh? Itu kang adu domanya, mana ceksi itu jangkung tebuguh ceng. Nya balik tuh langsung diadu teh. Nah, hati-hati bangsa kita hancur gara-gara persoalan seperti ini, nu mikro atau nu makro. Awas jangan terjebak sibuk dengan kesalahan orang lain, pada nggak pernah tahu latar belakang dia berbuat seperti itu akhirnya kita jadi carut marut hancur lebur gara-gara diadu dombakan nu cerik jangkrik nu potong suku jangkrik coplok sirah jangkrik karena diadukin nu keprok nu ngadu harus cerdas tahayat, innamal mu'minuna ikhwah nyeri hiji nyeri kabeh tentrip di manawai, jangan mematahkan darah, dahan yang dihinggapi sedot no amis amis, sehingga buang airnya pun madu luar biasa ya, buang airnya pun ma, madu maka kalau ngaji mah, semangat iman tinggi semangat beramal pun akan setara dengan iman yang kita miliki Laisal iman, iman itu bukan hayalan apalagi masih muda gini jangan banyak-banyak di rumah out of the zona, hang out keluar, ulin, katras, ngaji jika Ngapain di rumah aja? Tiang listrik aja di luar. Jenuh-jenuh piknik, dodol aja piknik. Ibu tahu sekarang ada kue namanya donat madu. Donat aja madu. Masa kita donat. Kenapa ini tengah hiung ya? Jadi tugas kita sebagai orang beriman Islahkan, maslahatkan, damaikan Kalau ada orang diantara kita yang konflik tong dikegedekin, malah resep pun Ayah konflik itu, ayah piduitin eh, Kasih itu menang duit, kasih itu menang duit Nah ini hati-hati, Islam sangat mengharamkan Namanya tajasus Wattakullah, dasar mendamaikannya bukan kepentingan politik Materi, filsafat serbajat, simbiosa mutualistis Dalam masalah duit ah iumah dulur takut ka Allah daku Allah di suruh mendamaikan laan turhamun biar kita dapat untung yaitu rahmat ah Allah aina mutahabu nabi ruhillah mana dulu yang berkumpul dasarnya saling mencintainya itu karena ruhku al-islam bukan karena itu dan ini tenang ada masalah kalaupun ada masalah diselesaikan Lalu di Quran surat Al-Hujurat ini dipanggil lagi di ayat 11-nya ya ayuhalladzina amanu wa orang yang beriman. Ini bukti amal solehnya kalau diamalkan. Larangan itu perintah, perintah untuk ditinggalkan. Di sini diperintahkan untuk meninggalkan la yasakharu kaum min qaumin. Tidak boleh satu kaum menghinakan kaum yang Ini di sinetron-sinetron sekarang anak-anak digiringnya ke sana ayo geng itu, geng itu. Ya. Jadi anak saya gegenggengan di. Ya, terus panas-panas -panas, masalah naon gitu. Ini ada larangannya jelas. Ayakunu khairon. Bisa jadi kalau yang yang kau hinakan, kau yang kau maki, yang kau caci, itu lebih baik keadaannya. Sorry ya, saya punya analogi keren. Aya jelema tarangna hideung. Paseuh ke wudu. Naik ti lantai ka lantai 2, carana cungkring ke. Aya orang jin, sobaik sodek, Buk bukna teu jelas, antingna yeuh. Tapi kasep. nya hese Naik langsung melak cang Eh, cari cingwe di masjid. Lain salat, neuh pisan Uh, cari cing di masjid lain salat, salat we. Uh. Kunaon nyaun mah seuri euh. Uh. Mas Buker. Jadi lain mah geus beres karek salat. Nuduh ka salat Tok tok tok, tok. Cangeng, Uh, lain salat cicing di masjid teh. Nya, kariki, tuan, Padahal yang di Ledeknya yang dihinanya Itu yang mewakapkan masjid itu Cuman metal Sudah sholat dari tadi dia Ma. Jadi Dangdana na meta Tapi hatena murota Bajuna Burger kill tapi ngajina tartil Tong terjebak ke penampilan Sekarang kan terjebak Prasangka itu karena penampilan Saya sering mendapatkan itu Karena meren kill style na Munanya nama karena mereka membahas pelangsangan, karena pakai baju koko disponsori oleh, ya. <laughs> Dan pakai siapa? Itu orang sering kalau saya turun dari mobil nudi payung teh supir, kan sok pakai sorban jadi jangkungan. etan di supir orang nama hu hujanan, eh. Abang habis tuh panandian gede usir ke ridhawar Qur'an teh baheula pedah make topi asup punten cenema ka ngopi AIP ngan paher ningali ruaseh nya boga lalakon tong <tiut scary> <tiut àanda> ditingali leutikna dicabakan mangagedean nah ini terjebak kenapa ada perasaan enggak buruk karena otak ini merekam apa yang dilihatnya jadi langsung judgment punishment, bisa jadi kata ini kata ayat ini orang yang kau anggap jelek, orang yang kau maki orang yang kau hina, orang yang kau hasut dia lebih baik banyak kan di sinetron kayaknya lupa di youtube genya anu katipu, nyarandaya nape Ferrari, sampai daek di kuku maha tapi mau batur Tapi ayah nunda minta tulung, minta duit. Ternyata yang bawa Ferrari itu. Fenomena sekarang sudah seperti itu kan? Biar nol melatih keikhlasan hati, tulusnya dari hatinya. Kalau berbuat suatu teh, kita banyak terjebak punten. Saya ulang, jangan gibah ya. Tahu korban pada epokan? Tung disebut Agatot gibah. Tahu Kang Jeng Dimas? Berapa jumlah orang yang jadi korbannya? Karena penampilan, men. Saya pernah didatangi itu. Cangkutnya panjang. Iyena hidung. Ngomonga bil-logatil Bahasa Arab. Alhamdulillah bi-khair. Min aina anta. Min turki. Reknaon kadil. Cicing tengertian oh ngomongnya bahasa Arab oh saya sengaja survei katanya nyari masjid-masjid yang lagi dibangun nih cek si etate si turkite keren eh sampai nyari ya karena kan negara saya kaya katanya salamnya keren bahasa Arabnya lekoh hmm. tapi panjang-panjang cerita habis ngobrol interaksi pulangnya minta duit liur saya curiga ini penipuan ini oke okay. berapa uang yang anda butuhkan 200 ribu, beres juta Kan sehidat duit lo bapak gak butuh bapak. Beres panitia gak dia? Jangan kuitansi nak Untuk ongkos sejuta Bandung, Jakarta tulis Kan kuitansinya? Uangnya mana? Potong tiditu Lamun nge cair Jadi teka tipu Jadi Jangan menipu sama penipu Kalau kita terjebak dengan penampilannya, sudah Bobol kita Nah, ternyata Islam memberikan jangan memaki, bisa jadi orang yang kau maki dia lebih baik jangan kau hina bisa jadi orang yang kau hina dia lebih mulia nanti di ujung ayatnya inna akramakum indallahi atkakum, gak boleh judgment, punishment subhanallah, zaman nabi ini banyak nabi aja ditegur Tahu surat abasa yang nabi didatangi orang buta Allah menurunkan wahyu, karena nabi memalingkan muka disebabkan yang datang orang buta reknaon, di ulama yang jina, artis pejabat gitu selebritis ini datang nulolong justru itu yang ikhlas, berarti saat itu nabi secara kemanusiaannya memandang ini nggak baik kurang baik nggak manfaat gitu, tapi kan datang wahyu abbas sawatawalla anja ahul Itu yang mikro, yang makronya jangan sampai bertikai satu sama lain kelompok satu dengan kelompok lain, baik geng perempuan atau geng laki-laki atau geng laki-laki melawan laki-laki, geng perempuan melawan geng perempuan. Jadi nggak usum geng-gengan deh. Lalu di sana, di sini dinyatakan Quran surat Al-Hujurat ayat 11: Walat al-mizu dan janganlah kalian suka mencela, menghina. Nah, kemana bolotot? Tapi orang yang marah itu orang yang paling jujur. Saya kan mata agak gede ya. Ano so, moyokan. Kemana bolotot? tong nyeri hati. Balikan wek. Kemana belletet? Wah, so alim daripada so Ekstrim lah, ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim kelengking, ekstrim etama. Jadi, tontong nyeri Karena Nabi pun dicela. Jadi kalau kita dakwah, nggak mau dicela jangan dakwah. Nabi aja dicela, Allah aja dicela. Tapi Allah melarang jangan mencela. Artinya itu bukan ajaran Allah. Kalau ada yang mencela, bersabar saja. Jangan mencela dirimu sendiri dengan rendah diri. mau tidak mau gaul, apa atudak akumaa. Ah. Ngamea juga bumbumi instan. Kaos kaki juga dikaretan. Ulah tete kikitan teh. Ya? Ulah tetekernahinaken diri, walat tahinu, wala tahjanu, jangan merasa hina dan anda diri. Wan tu malau muminin, maka yang disuruh orang beriman di sini, kamu ya aku yang nyiptain Siapa yang menghinamu sama dengan menghinaku. Ini toh ngahina, segala puji bagi Allah, apapun ciptaan Allah puji saja, mau abogam musuh tidak sok. Aslinatah, sama nugiologe di Wawuhan, ngantara ngobrolnya, aya rezeki lebih pemelikan sanggup, tutu. Nuge loge buka bebeneran. aya air matanya meleleh di beres sangguma, budak anu ngelem di beres sangguma, klem nangge di jadi wawu. Awas ya mau ngganggu si Ustad, tad pokoknya nana Di ideanya. Wani yang utahna, da kerma Istri saya mau dicopet juga dilindungi. Ada nggak ruginya berbuat baik? Nuge loge Bener benerna. Mere dahar, buka duit mah. Buka keun, nasi padang. Sok, kaditu karung karungna sok. Semmelong ke orang teh. Aina kan aina perubahan. Setik-setik, selihat mun mentas culang cilem. Sok, segelo-gelo nu gelo, pasti mun mentas culang cilem. Eh, pernah jadi nu gelo teh. Terus mun hujan nyuhannya. Bener teh? Jadi nggak ada yang gelo sempurna itu enggak ada. jangan mencela dirimu sendiri jangan jangan memanggil dengan gelaran tadi itu landian sebutan yang mengandung ejekan kak mana penek enggak penek, tapi tong disebut nyeri hatiun kak mana bolotot, kak mana rebing itu nggak boleh karena sama dengan menghina yang menciptakannya itu kalimat pusuk setelah iman Maka yang dilarang dalam umrah apa coba setelah ihram? Wala fusuk, wala rafas, wala jidal. Hati-hati ngomong, nggak perlu. Segala dikomen, ini naunya hajar aswa teh dikomen pokokna mah itu kenadam itu. Ya. Nah, yang akhirnya kalau biasa tenggelam dalam perbuatan seperti itu, maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim kata Allah. Zalim itu kebalikan dari asyakru, asyukru, wad ushebi mahalihi. Mestinya ditempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya mulut untuk berzikir, mata untuk bertafakur, ya. Terus badan untuk bersyukur, ini digunakan bibir kerngomongken batur, panon kerngomenan. Nuh, tadi keren tuh MC ngomongnya, jadi jangan melihat salah apa, melihat cerita orang, eh. Jangan melihat orang lain dari cerita orang lain cerita itu untuk telinga. Maka fata masih di al-hujurat. Kalau ada berita dari orang Pasik, jangan langsung dikonfirmasi. Fata bayyanu, tabayun dulu, verifikasi dulu. Benar ke Seperti ibadah, seperti kemarin saya pernah demo kan di sini ya, yang berbisik-bisik terima ya. informasi itu harus benar yang sami nawatohat ya. Tabayun tanya kan? tapi mana ceksi itu gitu, gento data mana bener tuh ngomong gitu mun bener, nyangges daurang tewani <SILENCIO> nah, artinya verifikasi dulu jangan mengandalkan orang yang kalaupun dia percaya kita percaya bisa jadi ada kepentingan karena informasi itu seperti sinar matahari yang kena ke air nu nutadina lurus jadi bias ya jadi kewajiban kita biar tidak terjebak dengki, hasud tajasus, tahasus, itu harus nanya al kepada yang menentukannya bener tuh ngomong gitu, paham ya berani tuh kan ini juga jadi masalah perasaan Eh, eh? cek si itu salam padahal tuh, tiap pangijeng siata korong tuh asa gede <risas> gerk itu maksud nama padahal situ nama Saya juga goyoboh biar tidak menyiksa perasaan datangi teh maaf tanpa mengurangi rasa hormat boleh ngeganggu waktunya sebentar pernah nitip salam nggak ke teman saya yang mana yang ini eh enggak maaf berarti teman saya yang berbohong apa dibohongin iya sudah gak apa-apa tapi jadi kepikir sih emang nggak nitip salam tapi ya saya jadi dapat jawaban ah suka ke saya kan bisa woy menang bonus gitu Aina kan orang jadi berem kesangtiis? Iya, saya suka. Sorry, saya tidak. <lian> Tanya termasuk nu positif. Bising GR, setuju ya? Nah, ini ya ayyuhal ladzina amanu Karena bising terjebak wahai orang beriman idz dan katiran maka prasangka terbagi dua. Tudon suudod. Nanti dalam ilmu usul fikih ada syak ragu ragu itu 99% nggak yakin 1% ini yakin ragu kata nabi menyikapi keraguan mah da mayuribuka ila mala buka. kalau ada sesuatu yang meragukan dalam hati apapun yang diragukannya tinggalkan ini kebanyakan muncul dalam masalah pdkt ya ganggu waktu naon dia te, udah ke rumah tapi belum ngehitbah ngehitbah Sudah ditanyain belum? Nggak ada respon. ya udah tinggalkan. Jangan nunggu sesuatu yang nggak pas. Pasti namanya dalam Islam syak. Ragu. Ada raib. Raib juga ragu. Ragu antara iya dan tidak. 50-50. Kalau don. Prasangkanya. Sifatnya. Eh, 60-40 lah. Harus verifikasi. Para ulama memecah persoalan ini mendikotomi supaya jelas itu sindrom naun. Maka kalau zon hanya terbagi dua, husnudon dan suodon. Isdani bukasirah minna zonni. Kenapa? Inna bauta zonni ismun. Karena biasanya sekian persen dari prasangka itu, pasti lahirnya kejelek. Ah, pastilah Tuh, tinggalin nge mobil deh. Hmm. Pada sekantor jengsa laki orang. Mobeana ganti kulkas kolkas nang ganti de parabola nang diganti. Te ditanya kunaon diganti wae, bawa salurana te benernya. Mobeana ba gawe di pabrik rental mernya. Di di rental mobil tanya dulu, riwe batur senang orang su. Susana ini penyakit hati yang efek dan impact muncul dari perbuatan yang namanya جاسوس. Wala Tajas sasu. nah Tejasus itu mencari-cari. Mencari sebab atau mencari alasan. No, apa lu geta skolot berarti. Lagu eksis Malaysia. Supaya tercapai hasratmu. Menaripun orang. Manis di bibir. Pret ah. Mengungkap kata. mau ditukakan? Malah kau Kula segala penyebabnya tapi da bogo siapa telena <laughs> <laughs> sampean di mobil bater kitu ngobrol jeng lagu <laughs> bae nya kan s sudah seri sorangan pastinya terpana mu bisiknya bae dalin Quran <laughs> yang mengharap simpati dan harapan so na naonna Walat aja satu walayak tab bak dukum bak don, jangan saling membenci satu sama lain. Ayo untung tidak membenci naon nggak Ada. Kenapa orang marah? Suaranya keras. Kita bertengkar dengan istri kita. Bagi yang sudah suami istri ya, dah saya nggak gampar Kita bertengkar dengan suami istri kita nggak ulang. Kuma hapas sehana. No abdi para ma jeng tiang listrik tak dah canbogang maka doain cepet punya ya cepet punya walaupun riwe buktinya saya mau ceritakan kita bertengkar dengan istri kita kenapa suaranya keras karena hati yang lagi jauh karena ada benci tapi kalau lagi romen wih ngomong gak jauh gak lembut be, be, be, be, be. beb beb kenapa kenapa ngak gul kulu, kulu ya malu ala syakilati. Kebencian itu ada di hati, hati-hati bersihkan. Ibu, aa, semua teteh, ada yang lebih indah di akhirat nanti selain surga. Apakah itu? Pengen tahu jawabannya? Yang kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Ada yang lebih indah di surga? Menawang ustad lebih indah di surga? melihat wajah Allah melihat wajah Allah Istana Negara juara Masjid ini keren tapi pas ada Pawai Laut Tanjung itu lebih keren Istana Negara keren tapi ningali Jokowi nya anu itu gitu nah Itu hati luar biasa Karena presiden gitu loh pemirsa presiden gitu loh Saya kan pernah ketemu di STT Telkom, toko tum subuh di Jambore HIPMI, saya sehat Suka ntarin Pak Jokowi humble bangetnya. Is, Jokowi teh Pak Presiden, iya Mas Ustad, apa yang menjadi anda hebat? Saya punya ibu yang saya rancangkan. menang elmu. Ayo ditanya mah, tu ngomong kio. Presiden, Pak Presiden, nggak nyangka saya mah nyeri haten pasti nya apa yang menjadikan anda hebat Jawabannya hebat hanya ibu yang saya hebatkan artinya doa qolotna nah di surga nanti indah full facility tapi lebih indah lagi ketika yang punya nya bijil illaman atta allah ila bin salim ini masalah manajemen qalbu maka ikut kajian aqim tentang jagalah hati ini penyakit hati ini yang sibuk dengan aib orang lain mengorek-ngorek kesalahan orang lain terus apa kepentingannya dan apa untungnya nupang capek hirup, nu hasud nu berburuk sangka makamun ayah hasud berburuk sangka, sare sing tibrah siat sama mikiran urang, urang nama kersareh dan nu goreng hatema capek hirupnya, mesti nak naik eskalator, naik lip, urang, aya dijerok, balik deui bari bangkenu ih mit, amit turun ka handap mules bitis corana pas se toilet padahal mules pisan kacirina ningali urang aya di toilet kajana mali pempes atuh <lian> riweuh nya nah ini masalah mini jemain kolbu jagalah hati jangan kau kotori Jagalah hati pagi-pagi minum susu buang toksin keikhlasan, susu itu kan gambarannya ikhlas labanan holison tidak terkontaminasi dengan darah, tidak terbaui dengan kotoran murni, We, tak bisa te. murni melihat sesuatu te objektif, karena kalau itu dibiasakan saking berat hukumannya tajasus saling membenci satu sama lain Allah, ini mah bukan hadis ya Ayo heeba hadukum ayakulallah maukah? kalau sekiranya aku suguhi kalian dengan spisin daging, tapi bukan daging binatang, daging saudaramu sendiri, atah busuk nggak pasti ngambiri gini KB kalau dilihat fisiknya tapi tersadar, sadar ramunkan ngomong teh di mata Islam sama nilainya dengan memakan daging itu Caking jijinya itu perbuatan sok ibu kalau ibu diomongin terus ibu tahu kalau ibu te diomongin terus diomonginnya teh negatif eh diomongan positif mau lain Ten hanya irung nggakbebukahan jadi Pinocchio he. Aida ngomong tengen namanya pasti nyari hati, maka kenapa yang ngomongin itu di belakang? Karena yakin ini omongan tengenah gitu, si ingat mulut diciptakannya di depan. Kenapa dia ngomong di belakang? Berarti omongannya tengenah itu psikologi banget. Jadi kudu paham. Nah, ini dalam syariat Islam bahaya sama dengan memakan bangkai daging saudaramu sendiri karena kan inamal mokminuna ikhwah, nabet cili gorengkan dulur gitulah dulu di Bekasi ya ibu-ibu stres hamil muda ditinggalkan suaminya terbalik-balik sampai ngajuru di rumah perumahan kosong dia membidani sendiri pendarahan stres ningali bayi merenyah tekuat iman akhirnya dibakar bayinya nak kompor dikituan sampai di polisland tewaku polisi memang sudah gila cuman ngejawab ditanya mah ibu Ini kan anak ibu sendiri. Kenapa sampai hati ibu membakar lalu memakannya? Diam polisi. Apapun makanannya. Teh botol nyosor minumannya. <SILENCIO> bahwa lah itu kasus mantu, Sumanto. Kasus Sumanto apa? Lucu pisan Sumanto mah. Pas rek di eksekusi rek di Karena memakan bangke yaitanya, mayatnya. Untuk kepentingan sebuah ilmu yang diyakini Menjadi digjaya karena ilmu itu. Kan... Abonga-bongar, makan daging ditewakan tewa sampai armbungan ya pokoknya kapanyaraté sakamarjeng sieta mah, Sumanto suka makan tulang orang ya, pas diinvestigasi ke polisi, Sumanto apa yang anda inginkan sebelum anda dihukum? Siapa pengen keluar? pak, katanya lempengnya ya? polisi nawarannya pentawe, nuntawaranan kan pisan ngadengin berita teh nah uwe daging asak, uwe daging anuhalah. Sampai mayat dahar gitu. Nah ini mah lebih parah daripada yang dinyatakan geluh gitu. Edek, ngomong kendei batur. Saya kan sering memotivasi. Yang menyiksa itu jangankan yang negatif. Yang positif pun menyiksa. Misalnya anda suka ke seseorang yang anda maksud. Tapi tengomong menyiksa uh, luar biasa. Ngesang tiis lah pasti. Kio lah pasti. di dibenyeng lah. Munciata ngaliwat lah gua pernah muda <tuh> Kenapa menyiksa? <tuh> karena teu ngomong, Ngomongnya karena daeuri, kana daeuri, ngomongna ka babaturan, kadon diseungseurikeun. Hayamana lah, king ngomong tuh Tung ngaliwat. Tungtungna no, aya ngaliwat suntrungkeun. Cie, cie. Ta si atabogoh ta, ta tungtung teu Ini masalah Liyudhira waladhinikun lih Idarkan saja kalau ini agama Teh, sini gerak. Seteh biasanya tahajud teh. Sekarang mah jadi nggak husu Malah tidur juga nggak nggak jelas, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak Bukan mau nyalahin teteh Teteh banget Teteh suka nggak sama saya? Apa sih? Enggak, saya gak, gak butuh jawaban itu Suka nggak? Bilang aja, suka nggak. Harus ada alasan dong Iya kan? Sehingga ditanya di angkot teh dari mana? Dari tadi. <risas> Tapi dah yang nanya wae gelis semuanya. Gak maksud saya teh rumahnya, teh rumahnya di mana? Gak kemana-mana rumah saya mah di sana aja. ya di sana aja teh di mana? Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Kan baru dak ayam mak itu jawabnya. Terus bapaknya siapa? Ya laki-laki atuh. Astagfirullah. Tapi dakwe batur ngobrolnya, tanya we Teteh punya nomor HP? Punya. Minta dong. Enggak atuh, nanti kalau dikasih gimana saya ngaji-jihina? Ya nomor teteh berapa? Satu. Oh, jadi riwehnya? nya. Jadi mun pireuweuhan lah, tinggalkeun ceuk Nabi mah kan saya dapat istri saya juga diangkot dan dulu kerja di metro beliau saya pulang ngaji dari Gumuruh di diangkot saya tanyanya gitu jam berapa teh? jam berapa teh? enggak, nggak dijual kan riwut <Syukur> tapi tinur riwut maka kata Alquran di ayat yang lain di hadis yang lain juga dikatakan kalau mencintai sesuatu jangan terlalu mencint bisa jadi dia orang yang kau benci Tapi jangan kalau membenci sesuatu, jangan terlalu benci. Bisa jadi satu ketika orang yang engkau cintai, oh saya mah pokoknya mah bawang, aduh alhamdulillah ya Allah, kau pilih aku jadi bagian dari aparatmu, ustadnya Saya mah untuk ngelawan arus satu. Ketika suka sama seorang, polanya itu umum. Jadi dulu lagi ah, masih muda ya SMA gitu, betul mah kan di perkara semuanya merah kembang, merenow lah coklat sama enggak mau nyere siapa balik gawe cepreta, make jam dong cak cak teh pikas sebelen, jam arloji tian dong cak cak hadiah jam pae itu sebulan istiqomah sampai dia tuh nyiduhan, amit, Cie, ini jurus ini jurus jahiliyah pas saya sakit bukan gara-gara meludahi. Nanyakan ke Bapak Tuhan, kemana itu si tukang nyepretan, Ciee rindu. Tidih Sampai ngalongokna asli. Matang, kemah munradah haseng ngungkapkan, nyokot nyere. Sampai mana te inget ke orang teh, pak iye orang te. Gitu. Indah, kira. Tapi, akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah, belum waktu semua akan CC pada waktunya. Berarti kalau belum CC belum waktu waktunya. Maka hati-hati ya terjebak. Kalau kita terjebak di kata-kata, terlebih menceritakan orang yang tidak ada di hadapan mata masalah kejelekannya kalau kebaikan no problem. Bisa jadi doa bagi yang kita omongin selama itu yang diceritakannya kebaikan. Maka di sini kata kata Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Fakarih tumuhu, Kau akan membencinya pesan terakhirnya adalah wattaqullah takutlah kepada Allah bising maut keur ngomongkeun eta ama amat terakhirnya dia wafat dalam keadaan sedang menceritakan memakan daging bangkainya saudara sendiri dengan diceritakan kejelekan-kejelekannya dibuka aibnya mestinya Allah mastur aurat wamin wa rawat ditutup auratnya malas jangan semakin dilebarkan itu kewajiban mukmin dengan mukmin yang lainnya Kalau sudah ya sudahlah, Inna yang sudah sudahlah. Allah menerima taubat kita Di, dari sekarang ke depan. Kalau ada yang ngajak ngomongin, ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat, menghindar aja. Walaupun kita bener, Trosu melarang tuh, karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah, ngomong yang positif positif. Tapi dasok ngajak bakwayanya, nges ngomongin agama teh, abus teh, ya malah ngomong kenyak. Contoh ya mah contohnya tong disebut ngarana si etah kita disebut ngarana ditanyakin saha si etah, teh, sokaceplosan ceplosan kadang kita mau ngobrol teh wudhu lah kita dijaga ke Allah nah, Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, ini mah umum bukannya ayuh ala dinah amanu ya ayuh wahai manusia Inna holakna kuminda kari unsa jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda ada laki-laki ada perempuan wajah kum Suba su su wakoba il dijadikan bersuku-suku berbangsa bangsa jadi suku bangsa binika tunggal ika entak bergaul si jadi nambah hasana wawasan teh jangan jika masih ma tukang bolu open, nah, namanya masih ma di sini eh makasih namanya tukang bolu dadakan gitu, punenu pesen, yen bolu ku mixer, bagaiman? Tuku mixer jaman mamah saya mah anu kawat tiga batnya muk teni kan, sok sok sok sok sok sok, pi bantuan sok, mamah nyen kue semprit, sok sok sok, sok. sampai cangkul, ya terus ya enama kan ku mixer nih gitu, ternyata langsung kanu no, loyangkan kan, si loyang nate di kuasanya lama kaya mentega, terus di gula tipungan supaya terapet maksud namanya kan saya mah Ronaldo tapi bagian kecantikan <laughs> sok mantuan si mama maka ngerana epi nya sok pik asup open kan gitu kan open nate anu oke tutupan cita nih kan kuseng dikitekan ngeshideng heeh asup ken bus oh, beka gitumun alus ngocoknya buka si boluna teh ya baking fan bahwa lamanya Epi eh, apa habisan kan si mama tukang rias. ya, asal tak karena taraga ukit tuh. Eh, Wah ngapain aja teh kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu open bari apa tulisan open ngan eh, tete, open gitu. <laughs> Pas aja waktu ulin ke kota nih ngali di minimart. Pas lagi kan minimart gitu halus bangunannya teh uesuhna nanti juga ima minimart. Eh, tulisan open kurang nada ayah jelemak. Bule, rek asup katoko toko etak. Ako rowok. Nentang. asup. Open letikwae. Ngesakin. Kuma mon asup. Pas bule etak asup. Keluar orang irian. Nyatutung. Kan prasangka etak. Nyat. Udah sampai gitu. Jadi ngeraken. Nyat pikiran mani lama, Open teh. wae Nutungken. Gitu. Omong eta openan sah gede kitu, mantap pas eh, orang bule rek asup ka minimar ha Pakti, asup bule keluar negro. nya tutung cu urang. sampai kitu eta man, faktor kebetulan we. nya. Dah ada pernyataan, ada pertanyaan tentang tema kita sore hari ini keren banget. Jangan sibuk dengan amal orang lain, jangan mengorek ngorek amal orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Tapi semut di seberang lautan kelihatan mening mohasabah introspeksi mangga silakan mana MC-nya tiga orang saja oh, ya ada yang mau nanya di batas ini, ibu disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tad, uh, tadi kan Katanya kalau ada apa-apa harus tabayun ya Mere? Kalau ada apa-apa harus tabayun Harus bertanya tabayun, tabayun, ya. Ya. Kalau kita kena fitnah Dan itu tidak terjadi Apakah kita harus Melupakan begitu saja Atau harus dikonfirmasikan e, Karena gini Kalau misalkan kita konfirmasikan Takutnya jadi berkepanjangan Atau gimana Saran Ustadz seperti apa Terus yang kedua Kalau ada pertemuan teman-teman Maaf ya eh karena sekarang sering ada acara reuni ya. Ternyata yang dibahas kadang gibah-gibah yang kadang kejadian antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang sikap saya sebagai teman saya kadang-kadang sudah tidak mau mendengarkan kayak seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan saya saya tiba-tiba men apa sih? bersikap soalim atau seperti apa, kalau ah, juga punya kesalahan begini-begini gitu. Tah gimana caranya biar tetap Hubungan dengan teman tetap terjalin, tapi saya sudah ibaratnya kalau udah benci mungkin benci ya dengan seperti itu gitu. Saya nggak mau karena yang diomongkan teh pasti laki-laki lagi gitu. Hmm. Jadi saran Ustad itu seperti itu seperti apa gitu? Siap. Islam komplit untuk persoalan-persoalan kayak gini. Satu bab pinta. Kalau kita dipitnah, tahu orang yang memitnah kita, gimana sikap kita? Kalau berani jentel, apa sih maksud kamu ngomong gitu? Ada saksi nggak? Kalau Ohnya bisa jadi dia, <gif> bisa jadi dia, dia. Kalau dia kif, siapa yang ngomongnya berarti ada jalan mana? Kalau kita capek, tinggalkan, jaga jarak, aman, Hiji, ya. Dan berlindung kepada Allah. Jadi ada sahabat munhirup awal oh, fitnah jika belum tentu. Kata Nabi jangan berdoa supaya fitnah diti ditiadakan. Karena fitnah mah akan selalu ada. Tapi berdoalah seperti ini. Allahumma ini auzu bi kami muzilatil fitnah ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan atau kesesatan fitnah. Nabi juga kena fitnah, tapi enjoy. Ada tuh merasa. Istri nabi itu siapa? Aisyah kena ifki itu difitnah juga. Kasus ifki yang dengan sahabat dituduh berselingkuh. Ya, itu rumah sama kalom. kalau ada tahu orangnya geruhan. Ulah itu eh dosa eh pamali. Tapi kalau capek ya udah tinggalkan. Jadi fitnah itu akan kembali. Maka al-fitnah itu minal Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Karena apa? Bunuhnya killing misauvely. Bunuhnya pelan-pelan. Itu bab fitnah. Jadi teteh jangan ribuh. Tep ditanyakan sahno ngomong nato ngomong ke, Berarti eta. Sudah. Kita jadi tahu. Ini ya informasinya kan bersumber dari sana. Berarti itu. Mau dina hadis mah. pertamanya eta. Nuka dua tadi teh, bagaimana menyikapi teman? Oh udah, out of the Jonah Tahu diri aja, be yourself, jadi dirimu sendiri Kulhairon awliya Berkata benar, kalau tidak bisa diam Kalau mengganggu pergi Kalau saya kenapa pakai kupluk, ametro badar pun Muka dengekernya pake cotton bud Terus jadi tiis weh cariakan kunu kolotiiis, cariakan kunu moratiis, lempeng, autis, jadi aman gitu, dah penyakit matina, cara mendengar yang salah, lalu merusak uh, way of thing juga jadi salah, timbu prasangka, timbu resah, fitnah ngahai eh uh, bla bla, hati hati, kemarin Sami na watona tu dalam banget, telinga itu hanya diperuntukkan mendengar apa yang Allah firmankan dan Rasul ajarkan, kalau artinya mah resah. Saya udah mengurangi dengerin radio Walaupun saya di radio, kecuali yang positif-positif Kayak talk show gitu ya Saya udah ngurangin TV, kenapa? Merusak saya otak sebetulnya Beritanya bohong semua Makanya hati-hati dengan berita bohong tabayu. Dari Ikhwan eh, Dari Ikhwan Oh ya sebenernya. Eh Mana tadi? Oh yang ini di belakang ini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E, nama saya Arief Triadi. Ustadz mau nanya, e, bagaimana cara kita menasehati orang yang kita sayang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain maupun ke saudaranya sendiri? E, karena kalau udah dinasehatin juga tetap aja dia berprasangka buruk. Cara menasehatinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini, Ini penyakit psikologi namanya faraunoid. Jadi batur teh belum tentu berbuat apa-apa. Ini studiumnya namanya paranoid. Dia jadi goreng sangka we. Jadi dia tersiksa dirinya sendiri, udah diomongin dengan dengengnya itulah penyakit. Nah, ayatnya tahu nggak? Bi <tuh> qulubihim maradun fayadahumullahu marada adabun alimun bima kanu dibun. Kenapa orang jadi paranoid? kanan dia suka seperti itu ke orang lain. Jadi dia ngebohongi dirinya sendiri. Belum tentu orang begitu, Tak biasanya diomongin ge hese. Ala innahum, ingat, mereka itu pembuat kerusakan kalau diterusin ayatnya. Fikulubihim maradun, fajadahumullahu maradun. Kenapa? Walaw amadun alimu bimma kanu yakdibu disebabkan mereka suka berdusta. Sebelumnya teh naon teh Dari ayat ini in Innal ladzina kafarusa Kenapa orang Kapir itu suka susah dikasih tahu, amlam dirhum Nah, sumumbuk mereka tuli buta jadi nggak mau dengar orang lain. Tapi prasangkanya ke orang lain buruk terus. Nukitnya memang jauhan daripada kita kebawa tertular penyakitnya dan capeknya luar biasa gawejan nukit itu mah. Ada senjata satu lagi doakan Allah merbenas. Sipa sipa uka sipa ya Allah, kauh yang maha menyembuhkan penyakit lahir batin siapapun hambamu sembuhkan. Jadi mun kasih kasiheta sebutnya dalam sujud kita di doa doa kita spesial supaya Allah yang menyembuhkannya. Hehce nukiem siga narkoba hese di papatahanana hayang terus heh sakau. Jadi lihat orang teh buruk we di pandangan dia paling capek manusia seperti itu. Ya satu lagi lah. Kita ke awat lagi ya kali. Tata ini dari tadi ngangkat ngangkat tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, Ustad, saya dulu punya teman. Awalnya dia baik, terus sering silaturahmi. Mm -hmm. Tapi ujung ujungnya dia e, minjem uang. Dan itu bukan ke saya saja e, ke tiap Ujung, -ujung uman, ujungnya minjem tiap, uang. Ya terus setiap tiap bulan Sekarang ngomong tapi duit sekali ngomong terus tiap tiap bulan e, minjemnya ke teman yang berbeda dengan nominal dan alasan yang sama terus saya jadi mewanti-wanti ke teman yang lain kalau si fulan mendekati terus minjem uang itu jangan dikasih gitu apakah saya salah atau berdosa terus yang selanjutnya untuk kasus selanjutnya jika ada teman yang Mendekati dan ada maunya, apakah kita harus e, kau saya in, cari informasi tentang orang tersebut, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau tidak, apakah itu salah? Terima kasih, Ini keren nih, saya tadi mau pergi pagi, tiba-tiba di masjid saya itu jual aja lemak nyerentang mengenai sarung, Pak, saya mohon izin semalam tidur di sini, mohon izin semalam saya tidur di sini, kan teka hati. Mun izin gerek, can rek rek sare, ngesare kak karena izin bingung atuh, pengijinan gedaenges, dari mana mas? Dari Lampung, saya sudah tiga minggu di Bandung luntang lantung, di Lampung luntang lantung, cuma mau ke Lampung, rek naon, ya saya mau minta tolong, saya mau pulang ke Lampung, preet ah, karena masjid saya sudah sering didatangi seperti itu, hati-hati bu ya satu ketika saya menceritakan ini gibah bukan berarti cek dokter teh I... punten ini ini konversi ai melihat aurat boleh nggak nggak boleh Aurat lain yang bukan muhrima tapi kalau dokter kelamin boleh nggak boleh karena kepentingannya pengobatan di disiplin ilmunya seperti polisi berarti polisi Namun nggak investigasi E, tersangka gibah dong, tajasus dong, kan dilarang. Ini untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Teteh, ketika ada temen tarang ngomong, tapi sekali ngomonginnya duit, ternyata lain kau udang hunku. Eh, oh ini cerita yang kemarin teh, nungajaga keikhlasan. Balik ke masjid, pak tolong pak, saya mau ke sukabumi, anak saya istri saya di mana Pak saya nyari saudara nggak ketemu modusnya kayak kayak yang tadi aja yang ke satu, mudah-mudahan cukup cukup sakit itu cukup saya ceritain ke temen pengajian kayak gini Bu, lamun nusminta rezeki sok kontan ujian anak bukan dapet rezeki tapi ada yang meminta tolong tolong tong tolong ya tolong, tolong. tulungan terus gue mau istir ja biari saya toro mentariizgi Torojawatena nukitu beretong Numaana ustad Tiluan yng budakna istri pemegat Mohon Kabi nyuhungken Katipu aing <tuh>, Ikhlasken toh Ikhlasken Tapi ketika ini kita beritakan ke yang lain Itu menyelamatkan orang lain dari virus ini Boleh-boleh saja Jangan merasa bersalah justru ibu bahaya Contoh Berkedip amal bukan Berkedip ama bukan. Buka. Da tadi niatan. Pernang ngicep duniatan. Ain ngaran amama inamal amalu bin. Ai tadi niatan malin amal. Tuh. Tapi beda kalau ngicepnya sudah diniatan. Istri orang. saya eta jadi amal. Tadi afal jadi ah, amal. Nahon beda afal jeung amal. Amama ku ain afal Afamah sesuatu yang tidak dini diniati. Seperti nguap. Sok diniatan. Niat abihai. 15 senti. Patebih wawas. Misalkan. Nah, ibu. Ketika ibu berkedip. Itu jadi amal kalau diniati. Saya naik damri. Lagi sekolah. Ada ibu-ibu mau dicopetin. Si ibunya kicupan. Menang tuh. Bu. Menang tuh. Menang. Daripada si ibu Cila Silakan, tapi si Ibu Teh Ue Nonyopet Ue Naon je, Bu. Si bute tengarti dikianku saya teh. Ah, lebih parah eta mah si langsung pisan. Ngalempeng-lempeng aja. Kita enggak mau dengan sikap kita seperti itu, ada korban berikut. Bukan tajasus itu. Kudu malah. Tah, punten. Kita pernah kejadian kan di sini? Anu asup Islam kan langsung besoknya viral, Ustaz Islamku jelma nu seberak kali Islam, bae weh dan gisingnya seberak kali omeh deh, omeh deh, nyantap ken, no, bae. tapi kan dengan pengumuman itu jadi tahu ayat jelma iya itu mah bukan fitnah, ya, berlindung dari fitnah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit hati yang namanya tajus, tahasus, terus apalagi tabagod, apalagi tadi tahasud hasud kepada orang lain mencari-cari kesalahan mengorek-ngorek sementara kesalahan kita lebih banyak daripada yang dikorek penutup Rasul pernah memberikan tahu atadru namal muflis tahu engkau orang yang bangkrut cek Rasul nurugi dagangna, ya Rasulullah bukan itu kata Rasul yang punya amal banyak tahajud puasa tapi sok ngomongkin batur sehingga kebaikannya Diambil sama yang diomonginnya Kurang kejelekan siang diomongin Pindah ke Yang didolimi Yang mendolimi Sok, Saya sekali semuanya sekali doanya nih Sederhana saja Biar terlepas dari fitnah itu Allahumma Ya Allah Ini Aku A'udzubika Berlindung kepadamu Mimudillatil fitnah, dari kesesatan fitnah. Allahumma, ya Allah, inni aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Mimudillatil fitnah, dari kesesatan fitnah. Jadi batur minta Naka Urang Urang minta Naka Batur Kalau Allah dituntun itu tidak akan terjadi Karena hanya doa yang merubah takdir Oh ya, ini sedikit ikut mengumumkan ya e, Nanti maghrib Kalau ada yang mau ikut kajian Di Teman Mekarwangi ya Ada di Al-Hidayah Itu temanya Sahabat ingatkan akhirat teman yang hebat Ingatkan akhirat bandar maghrib Lanjut Isa dengan tanya jawab Di Taman Mekarwangi e, Dekat tol itu ada masjid keren pinggir jalan namanya Al Hidayah kita ngumpul magrib ini di sana aku luqoli hada wastaghlu walakum walakum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh